Mitra bisnis terjadi kerusuhan besar baru-baru ini di Palembang terkait sengketa pilkada di mana Mahkamah Konstitusi melalui perhitungan ulang menganulir keputusan KPU Palembang sehingga pemenang wali kota berubah dari satu pasangan ke pasangan lain. Hasil perhitungan suara memang selisih tipis hanya 23 suara namun toko elektronik terbesar di Palembang dibakar massa merugi miliaran rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat otonomi daerah Umbu Rauta. Pak Umbu, apa komentar Anda terkait sengketa pilkada ini? Sebenarnya masalahnya adalah masalah masyarakat belum mau menerima soal putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Sehingga apapun semua pihak yang terlibat, baik pasangan calon di Kota Palembang maupun masyarakat sekitar dan tim suksesnya harus bersedia menerima putusan-putusan dari lembaga peradilan. Bahwa putusan-putusan lembaga peradilan juga tidak memuaskan semua pihak juga merupakan hal yang wajar. Namun demikian, apapun secara formal putusan MK. Itulah bersifat final dan mengikat. Lalu bagaimana meredam provokasi dari aksi kerusuhan itu, Pak? Ya, sebenarnya kan penyadaran dan pendidikan politik buat masyarakat bahawa setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tentu ada pihak yang kalah dan ada yang menang dan pihak yang kalah masih bisa menempuh upaya hukum yang namanya permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga kemungkinan penyelesaian permohonan sengketa di MK itu adalah bisa. Satu menolak permohonan dari pemohon, atau kedua bisa mengabulkan perdebatan terjadi di Palembang, atau yang ketiga bisa saja tidak menerima permohonan sengketa di MK itu. Sehingga memang menjadi tugas tidak hanya pemerintah, tetapi pasangan calon maupun tim sukses untuk memberikan penyadaran politik buat warga masyarakat tentang kehidupan demokrasi, salah satunya lewat pemilihan kepala daerah. Itu yang penting, yang sifatnya adalah preventif. Itu yang saya katakan bisa dilakukan baik oleh masyarakat sendiri, terutama oleh pasangan calon yang memberikan penyadaran kepada masyarakat, maupun oleh aparat pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum. Saya kira uh, informasi dan penyadaran yang kurang buat masyarakat sehingga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Demikian pengamat otonomi daerah Umbu Rauta. Saya Wendy Lim.